Diva, Pupus, ayo kita sarapan dulu. Wah, ibu masak nasi goreng ya? Diva suka sekali, Bu. Aku juga suka nasi goreng. Kalau Pupus, apa aja pasti suka. Pupus kan suka makan. Nah, sebelum kita makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Wah, kalau doa sebelum makan... Pupus sudah bisa Bu. Oh ya, sekarang coba Pupus yang membacakan doa sebelum makan. Baiklah Diva, doanya seperti ini. Allahumma mahbarik lana kima rozak tanawakina adabanna. Wah, pupus hebat, sudah hafal doa sebelum makan Iya, pupus pintar Sekarang, ayo kita makan Aku sudah lapar Oh iya teman-teman, jangan lupa ya Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa Ayo, coba kita ulangi lagi membaca doa sebelum dan sesudah makan. Teman-teman ikuti Diva ya. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaq ta nawakina ada Ya Allah berkahkanlah untuk kami apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami